Artis yang satu ini juga tergolong artis bertalenta, artis yang banyak sekali penggemarnya, ada SNP Indonesia, ada Ramayana, siapa dia kalau bukan, Wiwi Sakita Nju Palapa